kita akan manfaatkan sebagaimana yang telah kita sepakati untuk membaca satu hadis atau ayat. Ayat sudah selesai alhamdulillah dan sekarang satu hadis yang dibawa kanal Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin dari perkara-perkara yang terkait dengan saum. Qala al-Imamu taala dikatakan oleh al-Imam Nawawi wa Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah yang Allah ridha kepadanya. Beliau berkata telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, telah berkata Allah azza wa jalla. Berarti ini adalah hadis apa? Hadis qudsi. Hadis yang Rasulullah meriwayatkan dari Allah, ini namanya hadis qudsi. Allah mengatakan, "Kulu amal ibni Adam lahu illa siyam." Seluruh amalan anak Adam itu untuk Dia, kecuali puasa fa'innahu li sesungguhnya puasa itu untukku wa'ana ajzibihi dan aku yang akan membalasnya wa siyamu junnah dan puasa itu adalah perisai fa'idakana yaumi sawmi ahadikum dan apabila nah, dia berada pada hari puasa salah seorang dari kalian falayarfuth maka orang yang berpuasa itu hendaknya jangan yarfus. Jadi mengatakan sesuatu yang jelek, yang kotor, yang keji. Walayas shob dan jangan dia berteriak. Fa insa ahadun apabila dia dicaci, dimaki. Ya, kalau bahasa kita dikatain, ya. Oleh seseorang, auqata lahu atau diperangi oleh seseorang diajak berkelahi. Fal yakul hendaknya dia katakan ini merun soim. Aku sedang puasa. Aku adalah seorang yang puasa. Waladinafsu Muhammadin biyadihi demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La halu fufa misaim akia indallah benar-benar baunya mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah min rehil misik dibandingkan wanginya minyak misik. Lisaimi farhatani bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yafrohuhuma yang dia senang bahagia dengan dua hal tersebut. Idah aftorafarihabifitrhi apabila dia berbuka dia bahagia dengan bukanya. Wa idalah kiarobahu dan apabila dia bertemu dengan robnya farihabisaumihi dia bahagia dengan saumnya Mutafakun alaih. Disepakati kesohian oleh Bukhari dan Muslim. Wahadalahdun riwayatul Bukhari dan Lafat ini milik Bukhari. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan Bukhari, yat ruku to'ammahu washarobahu wasahwatahu min ajli dia orang yang berpuasa meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya untukku. Asya muly puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi dan aku yang akan membalasnya. Walhasanatubiy ashri amtaliha dan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh yang semisal dengannya. Wafiriyayatin li Muslim dan dalam sebuah riwayat Muslim kulu alam kulu amal ini ada mah seluruh amalan anak Adam itu dilipat gandakan walhasanatu bi asri amtaliha satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat ilah sami imi ati dilipat gandakan hingga tujuh ratus jadi amalan baik anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah sepuluh sampai tujuh ratus kata Allah kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa li, puasa itu untukku. Wa ana ajibihi dan aku yang akan membalasnya. Maknanya Allah lekat gandakan puasa lebih daripada 700 kali lipat. Iya. Iada usywahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Wa taamahu dan makanannya untukku. Lisa ini farhatan. Untuk orang yang puasa ada dua kebahagiaan Farhatun inda fitri Satu kebahagiaan ketika dia berbuka Dan satu kebahagiaan Ketika bertemu dengan robnya Here. Hingga akhir hadis. Kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa faidah dari ayat ini Berapa menit lagi ke, ke isya? Hmm. 5 menit lagi, maaf ya Satu Faidah dari hadis ini Anallah subhanahu wa ta'ala Ja'ala sawma lahu Hadis ini menunjukkan kepada kita kalau Allah menjadikan puasa itu untuknya. Amalan anak Adam yang lain selain puasa itu untuk anak Adam. Iya. Kecuali puasa. Maknanya Allah mengkhususkan puasa itu untuk dirinya. Iya. Dibandingkan amalan-amalan yang lain. Iya. Li'anahu. Kenapa? Apa sebabnya? Karena yang namanya puasa itu adalah ibadah yang paling besar keikhlasannya Orang sholat ya masih kelihatan gerak-gerik sholatnya Orang puasa siapa yang tahu? Bisa kita bedakan orang puasa dengan tidak Di depan kita bisa saja puasa Dia masuk kamar mandi, dia minum, siapa yang tahu? Iya eh, Ini sebab kenapa Allah memilih puasa Karena puasa itu barakallahu fikum adalah puasa yang paling ikhlas ya yang diberikan hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Saya ringkas waktunya tidak cukup. Faidah yang kedua, anak amala ibn Adam yuzibihil hasanabi ashri amtaliha. Sesungguhnya amalan anak Adam itu dibalas oleh Allah satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat kecuali puasa. Oh, puasa itu diberikan pahalanya tanpa hisab, tanpa ada batasan. Dikatakan oleh ahlul ilmi. Hal itu karena di dalam puasa mencakup tiga kesabaran. Satu, sabar terhadap ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, orang yang puasa, dia bersabar dari kema' siatan. Tadi tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mencaci. Ya kan? Nah, barokallahu fikum. Ini sabar dari kema' siatan. Kemudian yang ketiga, dia sabar terhadap ketentuan Allah. Yang namanya puasa itu ber berat, dan dalam puasa tiga jenis kesabaran itu ada ya, di dalam puasa tiga jenis kesabaran itu ada, dan kata Allah subhanahu wa ta'ala innama yuafasabiruna ajrohum hisab kata Allah di dalam surat az-zumar ayat ke-10 hanya saja, dibalas orang-orang yang puasa eh, afwan, saya ulang hanya saja, dibalas orang-orang yang sabar pahalanya dengan tanpa hisab jadi kenapa? Barakallahu fikum pahala puasa itu tanpa hisab karena di dalamnya ada amalan sabar yang tiga. Iya. Macam-macam sabar yang tiga ada pada shaum, ada puasa. Sedangkan Allah berkata, pahala orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang tanpa hisab. Faidah yang ketiga. Iya. Analisa lisaimi farhatain. Ya. Sesungguhnya orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan Bahagiaan yang pertama ketika dia berbuka 6 nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dia bangga, kenapa dia bahagia Yang pertama karena dia telah menunaikan kewajiban Dari kewajiban yang telah Allah berikan kepada dia Iya nah, 6 Dan kemudian di sisi yang kedua 6 nah, Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu telah menghalalkan dia Sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan Tidak dihalalkan Ia. Kemudian kebahagiaan selanjutnya 6 Allah subhanahu wa ta'ala Ia adalah ketika dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala 6 Kemudian Di antara faidah hadis ini yang keempat. Isyarah ila fawaid asaw. Di dalam hadis ini ada isyarat terhadap faidah-faidah puasa. Dan di antara hikmah diwajibkannya puasa. ya Di antara faidah puasa dia menahan dirinya dari berbuat yang keji. Dia menahan dirinya dari perbuatan yang kotor. Dan kemudian dia juga bersabar ketika ada orang yang menyakiti diri-diri dia. ya waktunya tidak cukup. Insyaallah. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Naam, walaupun belum semua faidahnya dari hadis ini kita baca, tetapi waktu yang tidak mencukupi. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Eh uh, gitu Pak ya. Insyaallah enggak usah diumumkan yang tadilah ya. Ya. Enggak perlu diumumkan. Gak usah. Gak usah, gak usah, ya. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Saya sudah. Para kalau dikep. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada dan saya paham kalau saya adalah manusia yang mungkin saja terjatuh ke dalam kesalahan sehingga na'am di kesempatan ini saya minta maaf atas semua kesalahan yang terjadi dan saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang bapak-bapak berikan kepada saya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita kemampuan untuk bisa menjalankan saum Ramadan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla illa haillahanta